Bijahadina, bijahadina, kita nafisti al-sahrah, dan menumpat taqot dan kufur. Bijahadina, kita nafisti al-sahrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Mediasi Syariah 107.2 FM Solo dengan Syariah hidup menjadi lebih indah. Pengedar DRS dimanapun anda berada, bahagia sekali umat Darul bisa hadir kembali manamani anda di sore hari ini. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 23 Dhuhr 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2012 Masehi. Dan pendengar seperti biasa Sabtu Kamis dari jam 4 sampai dengan jam setengah sore kita akan bersama-sama di program Kalam Fikih Dakwah bersama Ustaz Ahmad Romadon, pengasuh Pondok Pesantren Salaman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Dan pada kesempatan sore hari ini pendengar, beliau sudah hadir bersama Umar di Studio RDS FM Solo langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Dat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Dat? Kabarnya, Dat? Alhamdulillah, sehat ya. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang apa ini, Dat? Kita akan membahas masih kaitannya dengan buah daripada keimanan yang mendalam Yang mana juga salah satu daripada pilar ibadah setiap muslim Yaitu Ar-Raja Kita akan membahas Ar-Raja dalam pandangan para ulama bagaimana Sebagai bekal dakwah tentunya Demikian Ya, baik pendengar di SD manapun Anda berada Kita simak bersama kalam fikih dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadan Tafadar Alhamdulillah, Nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'khfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati amalina, man jahdihla falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah, ya yaladzina amanatakullaha haqadukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun,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 أعمالكم ويحفر لكم ذنوبكم وما يتعالى له ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أثقل حديث كتاب الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار. <تصفيق> اخوتي عزك الله para pendengar RDS yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam kalam fikih dakwah yang masih membahas berkaitan dengan uddatul dakwah, bekal-bekal dakwah. apa saja yang diperlukan sebagai perbekalan juru dakwah yang menyeru kepada dinullah, yang menyeru kepada al-islam, yang menyeru kepada kebenaran, tentunya demikian. Iwafillah rahimahumullah, uh, di antara yang sudah kita bahas dari minggu-minggu sebelumnya atau pekan-pekan sebelumnya, kita membahas kaitannya dengan uddatu dakwah, perbekalan dakwah, yang sudah kita bahas al-ilmu, kemudian al al-imanul al -al -al amik. Iman yang mendalam, iman yang tidak dangkal, ya, iman yang kuat, e, di mana Samaratul Iman, buah-buah daripada keimanan itu ada banyak hal yang sudah kita bahas, di antaranya adalah al-mahabbah, ya, kecintaan, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah pun cinta kepada hambanya, juga al-khovf yang sudah kita bahas kemarin pada pertemuan sembuh, sebelumnya yaitu al-khovf. Uh, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang kemudian uh, ketika seorang da'i memiliki dalam hatinya buah-buah keimanan ini pada akhirnya ketika berda'wah uh, yang ia sampaikan yang ia gambarkan yang ia jelaskan Senantiasa di atas rel-rel serta uh, pakem apa yang ada dalam uh, hatinya, apa yang ada dalam keimanannya. Yaitu al-imanul amik. Juga ifafillah rahimah kemullah, para ulama juga menyebutkan selain daripada uh, al-khawf, sifat khawf, sifat takut kepada Allah, cemas kepada Allah. Juga ifafillah rahimah kemullah ada sikap roja. Ya sifat roja yang merupakan juga dari buah keimanan seorang. Wa min samaratil iman al amik ar roja wa ada mulkunut min rahmatillah. Meniadakan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tidak berputus asa ketika berdakwah. Ada eh, seorang yang memiliki rasa roja kepada Allah ketika berdakwah. Tuntutannya adalah bukan orang mad'u ataupun orang-orang yang mendengarkannya, orang yang diajak itu ya harus ikut. Tetapi kewajiban kita menyampaikan ini adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa putus asa ketika harapannya itu. Tapi kalau hanya harapannya ketika seorang menyampaikan dakwah Menyampaikan nasihat, memberi arahan, memberi taujih, taujih, ya, taujih ya. Kemudian harapannya hanya sekedar eh, orang yang kita ajak itu ya harus ikut. Ataupun eh, mengikuti apa yang kita inginkan. Maka ketika eh, hasilnya tidak memuaskan, yang terjadi adalah eh, akan ada rasa putus asa. Nah ini... E, sering terjadi pada para dai, ya. atau bukan bukan para dai ya, kaum muslimin seluruhnya. Ketika e, sifat roja yang berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya pahala tentunya, e, jannahnya tentunya, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ada pada diri seorang, maka apapun yang diusahakan seorang, entah itu berhasil atau tidak berhasil, maka pandangan hidupnya ataupun landasan di dalam beramal atau berkata berbuat itu tidak lain uh, tidak ada harapan yang yang tinggi kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah ridha Allah. Tentunya usaha terus dilaksanakan tidak berputus asa. Ini demikian, ikhwah fillah. Zalika anallaha ta'ala wa'ada ibadahu almu'minin bima wa'adahum bihi fi kitabihil majid wa mana'ahum minal qunut Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada hamba-hambanya Yang mukmin dengan janji kepada mereka Yang ada pada uh, Al-Quran ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Melarang bagi mereka orang-orang mukmin Untuk bersifat kunut Bersifat putus asa terhadap rahmat Allah Jadi ketika berdakwah dengan dilandasi iman yang kuat, ada rasa rojak berharap pada Ridho Allah, maka ketika dakwahnya tidak berhasil, bahkan dakwahnya di eh, dihalang-halangi, ya bahkan bukan hanya dihalang halangi ya diintimidasi, kemudian diteror, ya dan sebagainya. Ketika ada rasa rojak kepada Allah Subhanahuwataala sudah yang ada hanyalah. Ya, saya takut kepada Allah, saya kemudian roja, berharap rida Allah Subhanahu wa taala dan saya akan terus berbuat. Kafilah rahimakumullah, inilah pentingnya uh, pentingnya sikap roja. Dan sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, uh, seorang yang beribadah itu adalah uh, hendaknya punya sifat ya mahabbah, ya khauf dan roja. Sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi uh, wajibannya harus ada rasa cinta kemudian rasa takut ya barulah rasa harap ini yang harus ditanamkan pada uh, seorang yang uh, mengaku Islam kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa fil rahimakumullah begitu juga uh, dalam ya, beberapa hal ya di sini disebutkan و في صاحب الإيمان الأمي أن يؤمن بهذا الوعد الصادق من القادر الرحيم، فيحمله هذا الرجاء على تحقيق أسبابه، وأسبابه هي طاعة الربي ومنها الدعوة إليه. اوفى رحمكم الله. Ketika kita berharap kepada Ridho Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana harapan ini hanya ada pada orang-orang yang memiliki keimanan yang yang mendalam tentunya demikian maka dia sudah jelas ya pasti meyakini tentang janji Allah Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin berupa jannah kemudian Allah menjanjikan pada orang-orang mukmin kenikmatan yang tidak didapati di dunia akan ada rasa sari akan ada rasa pembenaran dari hati serta keyakinan bahwa itu akan terjadi. Ini adalah orang sahibu al-iman al-amik. Ya, pemilik iman yang mendalam akan senantiasa seperti itu. Tapi ihwafillah rahimahkumullah. Tidak begitu saja kemudian hanya sekedar al imanul amik saja. Uh, yakin uh, kemudian berharap saja tetapi tidak Uh, tidak disertai dengan uh, dengan dengan perbuatan yang nyata ya karena di sini suan fayah miluhuha dar roja ala tahki ki asba itu diberlakukan ketika sudah uh, sudah ada sebabnya ya. jadi kita berharap sesuatu karena ada sebab tentunya demikian tidak nggak uh, ada sebab apa-apa berharap sesuatu, yaitu namanya eh, apa namanya hayalan belaka ya berharap sesuatu tidak pernah berusaha saya berharap eh, bisa mendapatkan ini dan itu tetapi tidak pernah berusaha ada sebuah perkataan al-imam eh, al-imam Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan ya ajaban li al-sinatin tasifu wa qulubun ta'rifu wa amalin di sini sangat indah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan sungguh mengherankan lisan yang bisa ya, berkata, bercerita, berharap. Ya, lisannya berharap saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian hatinya mengatakan saya mengenal Allah hatinya bisa mengenal Allah bahkan merasakan kenikmatan iman kepada Allah tetapi ihwa fil rahimatkumullah perbuatannya bertentangan maka ini tidak tidak mungkin akan bisa ya, tidak mungkin akan bisa sungguh mengherankan kata Al Imam Al Hasan Al basri ya ajaban lial sinatin tasifu wa qulubin ta'rifu wa 'amalin tukhalifu sungguh mengherankan lisan yang bisa berbicara kemudian hati yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya Namun perbuatannya tidak sebagaimana apa yang ada pada lisan, apa yang ada pada hati. Ini sangat penting. Maka seorang yang berharap kepada Allah, hendaknya dia menegakkan sebab-sebab ya, ataupun menjalankan al-asbab. Ya. Apa sih? Ridha Allah itu akan didapatkan dari apa saja sih. Tidak kemudian berhenti begitu saja. Terus melanggar rambu-rambu yang ada. Uh, sehingga. Tidak akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbabuhu hiya ta'atul rabbi. Wa minha da'watu ilaih. Dan. Sebab. Dari sebab-sebab yang ada. Akan mendapatkan. Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ta'atul rabbi. Ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara. Sifat. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling bagus adalah. Ad-da'watu ilaih. Menyeru manusia kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di anna'l haqiqat raja Irtiyahul qalbi lintidari ma huwa mahbub. Lin nasi inda khusuli aksari asbabihi. Karena ihwafillah rahimahumullah. Hakikat daripada sikap raja. Sikap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah rehatnya hati kemudian uh, selesainya hati artinya hati ini sudah tidak ada pikiran lagi pikiran sudah uh, mengeplongkan pikiran ya dari apa dari menunggu sesuatu yang di uh, yang diinginkan menunggu sesuatu yang diinginkan tentunya dengan uh, dengan menjalankan uh, apa namanya uh, sebab sebab tadi فَإِنْ كَانَ إِنْتِدَارُهُ مَعَ فَقْدِ أَسْبَابِهِ كَانَ حَمْقًا وَغُرُورًا Seorang yang menunggu sesuatu tetapi meninggalkan sebab-sebab ya apa yang e, yang akan didapatkannya maka ini termasuk daripada alhamkon wahururo sesuatu kebodohan dan sesuatu e, tipuan jadi tertipu orang itu jadi orang berharap sesuatu maka hendaknya ada usaha ya, jangan berharap sesuatu ya, melalui hal-hal ya apalagi orang yang imannya enggak enggak enggak kuat ya kalau imannya kuat harapan kepada Allah itu dengan beribadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau imannya sudah tidak kuat, maka harapannya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wali auzubillah, datang kepada dukun, datang kepada paranormal, datang kepada uh, orang pintar ya. Apalagi sekarang uh, orang pintar dikemas dengan ya dengan kebaikan ya, dengan kebaikan sebagaimana uh, mungkin ya ada kiai yang diagungkan, yang di uh, dicari barokahnya ya dan seterusnya. Ini wali auzubillah atau datang ke kuburan ya wali auzubillah. Ya semoga kita tidak e, ter, e, semoga kita terus terlindungi dari hal-hal yang e, yang melanggar ya. Kita terjauhkan dari hal-hal yang melanggar ini dan berharap pada Allah Subhanahu Maka orang yang menunggu sesuatu tidaklah layak tidaklah patut kemudian meninggalkan atau menghilangkan sebab-sebab itu. Faraja'u rahmatillah faruja farujaun rahmatullah wa ta'yiduhu wa ridwanuhu yakunu bil tahsil asbabi dhalika allati akhbarana ar-rabb biha rahmah wa at-ta'yid wan-nasr ridwan ihwa fil rahimakumullah dan raja itu adalah bentuknya rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah berharap Ya, harapannya adalah mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah. Karena seorang masuk ke dalam surga tidaklah dengan amal, ya, bukanlah dengan banyaknya amal tetapi karena rahmat. Ya tentunya rahmat itu didapatkan dari dari amal ibadah kita yang ikhlas. Kemudian, ya. Allah SWT akan menetapkan, meneguhkan, ya. meneguhkan. Ya meneguhkan hati kita, meneguhkan keimanan kita dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi akan keimanan kita. Itu semua yakunu bitahsili asbabiz zalika. Itu semua didapatkan tentunya dengan apa? Dengan menjalankan sebab-sebabnya, mencari sebab-sebabnya, me melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi janji dari Allah berupa rahmat kemudian ta'yid, ya apa eh, penguatan dari Allah Subhanahuwataala kemudian pertolongan juga keriduan Allah Subhanahuwataala akan ia dapatkan tentunya dengan tadi sebab roja wajib seorang punya eh, seorang berislam harus ada roja sikap berharap tidak sebagaimana yang mungkin eh, apa namanya ya mungkin berkembang ya berkembang e, pemikiran yang e, tidak ada rojak sama sekali hanya sikap cinta saja tidak ada rojak sama sekali tidak ada harap pada Allah Subhanahu Wa Taala ada orang yang beribadah demikian jadi tidak ada harapan tidak ada ya sampai ihwafilar khimakumullah walauadubillah pada zaman Rasulullah saw ada yang e, mereka beribadah berlebih-lebihan gulu di dalam ibadah tetapi tidak ada sikap roja ya berharap eh, rido dari Allah Subhanahu wa taala ya wa fil rahimakumullah kemudian fayandaful muslim dzul imanul amiq ila tahsili hadhil asbab juhdul imkan bila taswif wala la takhir raja'an minallahi taala an yuafiqahu ila tahsihi hadzal azhil asbab wal istimrar ala tahsiliha wa qabulihamin dan ehwal filar heimakumullah seorang Muslim ketika berharap ya mendapatkan apa yang dia inginkan tentunya seorang Muslim yang memiliki keimanan yang kuat keimanan yang mendalam maka dia akan berusaha dengan sepenuhnya semungkin semungkin ya jadi semungkinnya juhdul imkan dengan ya semampunya dengan kekuatan yang ya yang, yang kapanpun ya jadi uh, akan mendapatkannya maka dia bersegera tidak menunda-nunda bila taswif ya tidak menunda-nunda bila takhir tidak me, ya, mengundurkan ya nantilah nantilah ya kalau berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dakwah dengan dakwah maka kerjakan dakwah itu sampaikan dakwah itu sampaikan kebenaran itu ya ketika hanya sekedar nanti nanti saja ya tanpa ada berbuat sesuatu tentunya boleh kita mengatakan nanti tapi ada e, perbuatan sesuatu yaitu tentunya dengan atau dakwah ya kayak e, apa namanya e, ketika me, e, mencegah sesuatu atau ingin merubah sebuah masyarakat ya tentunya dengan marhala tidak tidak langsung semua di e, ya diatasi ya karena tidak tidak tidak mungkin bisa itu tidak mungkin bisa maka dengan dengan marhala itu boleh-boleh saja tapi ihwak fillah rahimakumullah E, tentunya seorang yang berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan e, dakwahnya ya, sebisa mungkin. Ya, kapan ia lakukan maka dia lakukan sesuai dengan marhalahnya tentu demikian. Sampai rajian min Taala an yuafikahu ila tasihi hadi asbab wal istimrar ala tahsilha wa kabulha dan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya, meridoi apa yang ia lakukan ya, di dalam rangka ya, uh, memperbaiki ya, sebab-sebabnya menjalankan sebab-sebabnya kemudian melanjutkan ya, agar mendapatkan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala inna halatahu halatul ladzi nasara budru fil ardi hizbah jayyidah wa awsala ilaihil ma wa asamad wa dhul yataadah yataahadah ila waqtil hasad raji Allah taala An Yahfazarahu Wajad Fau Anhul Afd. Iwal rahimakumullah. Ini sebagaimana seorang yang berharap panen mendapatkan panen yang bagus. Ya, dia menebar benihnya di di bumi, ya. kemudian dia uh, kemudian menyianginya, memberi uh, air, ya. memberi pupuk, ya. sampai menghilangkan hama-hama. Ya. Ini semuanya adalah tentunya dalam rangka ya berusaha berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, panen yang bagus ya, jadi orang ingin panen bagus tidak begitu saja uh, nanam kemudian ditinggal ya tidak tetapi dari me, ya memilih benih ya menebar benihnya kemudian memberi pupuk ya uh, kemudian uh, menghilangkan hama-hamanya mengambil uh, rumput-rumput yang me, ya yang merusak ya itu semuanya Iwafillah rahimahumullah adalah bentuk sikap projek. Juga dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berdakwah. Dia menyampaikan. Ya, juga dia menjaga dengan ahlaknya. Dia menjaga dengan silaturahimnya. Dia menjaga dengan kemudian saling menyapa. Dia menjaga dengan uh, menjaga kehormatan dan segala, se -se seterusnya. Ya, Ini perlu ada ya, dalam seorang dai. Dalam diri seorang da'i harus ada sikap roja yang demikian yang diaplikasikan uh, dalam kehidupan sehari-hari. Waddail muslim fi roja'i da'im la yaknut abada. Seorang da'i di dalam berharap kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak berputus asa, tidak diam tetapi bergerak. Liannahu amanallahu lil amilin addain bin nasr wa ta'id wa sawab al jazil wa huwa madmunun nafar wa ta'yidun mir rabbil jalil iwafil rahimakumullah karena seorang dai tentunya dia beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengerjakan ya apa-apa uh, yang ya yang hendak ia kerjakan agar mendapatkan pertolongan agar mendapatkan pahala agar mendapatkan uh, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala iwafil rahimakumullah ada sebuah mahfuzat yang Uh, yang diajarkan di beberapa pesantren ya uh, bahkan sudah banyak dia, uh, diajarkan tentang Mahfudat ini kata-kata hikmah taharraku inna fil harakah barakah hendaklah kalian bergerak karena di dalam gerakan kita itu, di dalam uh, perbuatan kita, di dalam langkah kita, ada sebuah keberkahan, itu adalah sifat roja, jadi tidak berputus asa, tidak diam Ya, kalau istilah Jawanya itu, ya apa namanya, uh, ya siapa yang ya bergerak, ya, ya sing obah mamah, ya siapa yang bergerak itu pasti dia makan, ya artinya orang yang uh, bergerak itu orang yang ya yang bekerja pasti dia akan mendapatkan, ya uh, ya makan, ya apa ya, jadi harus ada ada uh, sikap proja itu tidak berhenti. Seorang dai hendaknya ada sikap raja pada dirinya. Wallahu taala alam bisoat. Pendengar di di mana pun Anda berada nanti kita lanjutkan kembali kajian ini. Anda nanti yang ingin bertanya kita tunggu melalui telepon 7651818 juga melalui SMS di 081226170777. Tetaplah bersama kami pendengar. Di media dewaseri 177,7 rdsfm solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah bi jihadina <Sessizia> wanuman muluk ta'urta wal kufra ba'zimatin dengan serias hidup menjadi lebih indah pendengar kembali bersama Umar dan Ustaz Ahmad Ramadond di program kalam fikih dakwah hadi sore hari ini hari Kamis tanggal 23 delhi 14.33 hijriah yang bertepatan dengan 8 November 2012 masehi silakan untuk anda yang bergabung untuk bertanya kepada Ustadz Ahmad Ramadan melalui telepon di 765 1818 atau juga bisa melalui sms di 081226170777 silakan ya yang ingin bergabung masih saya tunggu sampai nanti pukul setengah enam sore. Sidangan terbuka melalui line telepon 7651818 juga melalui SMS di 081226170777. Baik dan sekali lagi untuk anda ya masih kita tunggu di telepon 7651818 juga melalui SMS di 081226 satu atau anda juga bisa bertanya melalui Facebook di RDSFM Solo dan juga yahoo messenger di rdsfmsolo.yahoo.com baik dad yang ingin bergabung ya tat ya masih kita tunggu di tujuh enam juga melalui SMS di nol delapan satu ini ada beberapa pertanyaan tapi keluar dari tema boleh ndak tat iya yeah bisa, Boleh Tad Baik, eh, ini ada pertanyaan begini Tad Dari Hafid di Kartasura eh, Ustaz, saya itu tidak tahu Saya kos di rumah atau di tempat orang non muslim Nah, sekarang kemudian saya sudah tahu bagaimana sikap saya ini Tad Mohon nasihatnya Ya, ihwal fil rahimakumullah. Ya, menempati uh, sesuatu ya. Selama di sana tidak uh, tidak iman kita tidak diganggu, kemudian tidak ada syiar-syiar yang apa namanya? Uh, yang dibawa oleh agama mereka ya. Kemudian kita bisa salat berjamaah, kita bisa mengaji, kita bisa uh, mutar murotal dengan keras semama ya. Selama itu tidak uh, tidak menjadi persoalan ya. Kenapa Eh, masalahnya di mana kan gitu jadi nggak hmm. nggak nggak nggak masalah seperti itu tidak uh, mengapa begitu ya, tidak Tangan. mengapa sebagaimana mungkin kita hidup di Indonesia ya kita masih bisa uh, adan kita masih bisa dakwah ya ini masih uh, kalau ada negeri yang kemudian uh, boleh dikata bumi hijrah ya yang di sana uh, kita bisa menerapkan syarat Islam sepenuhnya mungkin kita wajib untuk hijrah ke sana ya sementara ini kan belum ada bumi ya yang tamkin yang bisa uh, kita menjalankan syariat sepenuhnya kemudian uh, kalaupun meng, apa namanya ada masih sebagian saja itu pun masih uh, dalam kondisi tidak aman masih di uh, ya di apa ya masih di ya, intimidasi oleh uh, oleh, or oleh orang asing kan demikian jadi wabillah rohmatu allah maka eh, hidup di tempat di sebuah tempat ya selama siar siar Islam siar siar dakwah kemudian eh, keislaman kita masih terpelihara tidak ada gangguan bahkan kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan ya kepada Islam tentunya itu malah uh, lebih afdal ya daripada uh, kita kemudian uh, tidak uh, meninggalkan meninggalkan ya kita uzlah ya itu seperti itu. Jadi uh, lebih baik kita uh, tetap di sana selama tidak ada uh, gangguan apapun yang menimpa pada akidah kita tentunya demikian. Allahu ya. sallam. Baik, kemudian berikutnya ada Aditya di Ngawi uh, ada pertanyaan begini. Jika seseorang atau juga seorang yang beriman sedang berada di tempat kemungkaran tetapi dia tidak mau dalam arti kata apakah tidak bisa mencegah begitu ya. Mencegah dengan tangannya, kemudian juga dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya atau meninggalkan tempat tersebut. Apakah orang tersebut imannya sudah hilang dan bisa dikatakan kafir begitu? Innaa falaa rahimakumullah adanya sikap ghairah yaitu sikap E, cemburu terhadap sesuatu itu salah satu daripada e, sikap keimanan seorang ya jadi sikap keimanan seorang yang ada pada hati seorang tentunya orang yang sudah bersyahadat orang yang sudah sholat orang yang kemudian e, hatinya mengimani Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ada sikap e, di dalam hatinya ketika melihat kemungkaran ada e, risih ya itu salah satu daripada e, ya sifat ya sifat keimanan dia adaful iman ya selemah-lemah iman dia tapi kalau sudah tidak ada sama sekali sudah eh, bahkan eh, membi eh, membiarkan hatinya pun rido ya maka ini eh, tentunya rido dengan kekufuran apalagi ya itu menjadikan seorang itu bisa bisa keluar dari Islam ya bisa da keluar dari, dari Islam tapi kalau masih ada ya sedetik ya sedikit sebiji zarah sebiji atom dalam hatinya mengingkari ya risih ya itu masih ada keimanan ya itu seperti itu ya tentunya Ikhwalar Hima juga berdoa dia berdoa ya Allah ya ampunilah aku tidak bisa memberikan uh, merubah dengan tangan dengan lisan menasehati ya Allah berikanlah Uh, kemudahan untuk agar uh, engkau mengutus ya orang untuk bisa me merubahnya. Yang jelas ada ada sikap ya ada sikap yang entah dengan doa, entah dengan hati. Itu adalah uh, selemah-lemah iman seperti itu. Ya. Kalau tidak ada sama sekali maka ini perlu dipertanyakan keimanannya. Allah alam sholli. Ya kemudian berikutnya ini ada pertanyaan lagi dat uh, pernah disampaikan bahwa kemaksiatan itu bisa menghalangi apa ya, es orang yang berbuat maksiat itu bisa menghalangi atau menjadi penyebab Allah mengharamkan rezeki yang disediakan untuknya begitu ya tadi. Ya? Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang jelas uh, orang kafir atau yang jelas uh, nampak kemaksiatannya? Apakah uh, dengan orang tersebut padahal di, bahkan diberi rezeki atau diberi uh, harta yang banyak itu gimana tuh? Al ehwarrahimakumallah berkenaan dengan orang-orang ya, kafir mendapatkan rezeki hmm. itu mereka uh, tentunya sudah ditulis ya di lauhul mahfud tentang rezeki mereka rezeki kita rezeki siapa saja sudah ditulis ya hmm. bahkan di dalam uh, rahim kita ketika uh, baru berapa bulan ya Ditiupkan ruh Kemudian Bikat uh, Kemudian Bikat uh, dirizkihi Kemudian uh, diberikan uh, uh, Apa namanya uh, Perintah untuk Ditakdirkan Ditulis ya, Di antaranya Bikat uh, dirizkihi Wa ajalihi Wa amalihi Wa syakiyun Au sa'idun Rizkinya ditulis Kemudian Amalnya ditulis ya Amal dia itu Seperti apa Ajalnya ditulis Kapan Kemudian Kesedihan Dan E, kesusahannya kapan Itu sudah, di, sudah ditulis ya, Di dalam rahim ketika kita ditiupkan ruh ya Bahkan sebelumnya itu Di laukul mahkud semua e, Sudah ditulis ya Itu yang pertama Yang harus kita pahami Yang kedua Sifat ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah maha Dhu rahmatun wasiah Kalau di dalam tafsir para ulama Entah tafsir ibnu kafir atau tafsir as saadi atau tafsir yang lain Ar-Rahman itu disebutkan dzul rahmah al-wasiah memiliki sifat kasih sayang yang luas itu kepada siapa saja Allah memberi rezeki kepada siapa saja Allah memberi nafas kepada siapa saja itu demikian hmm. jadi uh, dalam urusan uh, rahmat di uh, Rahman di sini itu adalah sifat kasih sayang Allah di dunia Allah sangat adil Allah sangat memberikan kemudahan kepada siapapun ya entah dia kafir entah dia orang Islam entah dia hewan entah siapa ya itu diberikan semuanya rizki <tuh> ya. tapi ibu Fila rahimakumullah ingat ya ada ar sifat ar-Rahim sifat ar-Rahim Allah subhanahu wa taala nama Allah yang disebutkan ar-Rahim memiliki ini adalah sifat rahmat yang diberikan Allah Subhanahu kelak nanti di akhirat tidak diberikan kepada siapapun. Tidak diberikan kepada orang-orang e, di luar Islam ya, tentunya demikian. Wa fil arhamakumullah. Ini e, yang kita ya yang kita dapatkan sekarang ini adalah ar-rahmany e, Allah Subhanahu dan ya kenapa kok orang-orang kafir mendapatkannya? Ya itulah sifat adilnya Allah Subhanahuwataala. Allah tidak me, tidak pandang bulu di dalam memberi rizki. Tapi itu adalah istidroj. Istidroj itu apa? Allah mengulur waktu. Biarkan orang itu berbuat maksiat Biarkan orang itu berbuat kekufuran. Ya di pen, apa namanya kalau bahasa uh, ya kalau bahasa Jawanya itu diluluh ya dijorkeh. Ya. Dibiarkan uh, begitu saja. Ya, itu menambah dosanya menambah siksaannya Allah biarkan ya orang berbuat maksiat ini orang berbuat maksiat jahat kok enggak diazab-azab oleh Allah itu istidroj tapi ketika kita seorang mukmin kemudian diberikan musibah diberikan eh, apa ya ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian ini tentunya untuk me, ya melihat kadar keimanannya Ketika dia tambah iman, tambah yakin, maka Allah akan angkat derajatnya. Itu bukan istidroj, tetapi upaya Allah untuk mengangkat derajat seorang itu dengan dengan ujian. Beda ketika Allah mem, tidak e, tidak memberikan e, bala, tidak memberikan e, sesuatu musibah kepada orang-orang kafir, orang-orang dzolim, orang-orang ahlu maksiat, itu adalah istidroj. Allah berikan keluasan Allah biarkan begitu saja sampai dosa mereka itu menumpuk dan sampai sehingga siksa Allah Subhanahu wa taala itu nantinya di akhirat ya hujah Allah itu lebih banyak. Ya. Berbeda dengan kaum mukminin, dia itu diuji. Ya. Wa fil rahimakumullah, ini tentunya menjadi menjadi bahan bahan renungan bagi kita. Ya, bahan renungan bagi kita dan juga agar kita juga berusaha. Ya, kenapa mereka dalam bisnis umama? Ya orang-orang kafir itu ya, ya lebih kaya, lebih sukses, hmm. berarti uh, apa sih ya yang mereka lakukan ya mungkin uh, sistemnya, mungkin uh, cara pengambil untungannya, bagaimana kekonsistenannya ya orang-orang uh, di luar Islam mereka uh, konsisten di dalam waktu, di dalam ya harusnya itu yang di, dimiliki oleh orang Islam ya tetapi uh, mereka yang memilikinya sekarang ini itu menjadi uh, ya percobaan dan mungkin menjadi pelajaran agar kita ya kita merebut ya apa yang seharusnya ada pada uh, pada diri kaum muslimin ini ya Allah alam besar. Ya. ya. Baik, kemudian berikutnya ada pertanyaan begini, Rat. Uh, saya punya seorang kakak dukun begitu, Rat. Kami tetap menjalin silaturahmi meskipun uh, kami sangat bertentangan dengan akidahnya. Terus uh, yang ingin saya tanyakan batasan-batasan mana saya boleh uh, berhubungan atau bersilaturahim dengan kakak saya Yang berprofesi sebagai dukun itu Ayol Bukan hanya sekedar batasan yang harus kemudian kita uh, pikirkan ya. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengajak dia kembali kepada jalan Allah Itu yang paling utama Ini adalah peran dakwah Makanya tadi ya Bekal dakwah kita hendaknya dipupuk terus, ilmu kita hendaknya di, uh, diperdalam, ibadah kita hendaknya iman kita hendaknya di ya ya dimantapkan, didalami lagi ya dengan ibadah, dengan tazkiyatun nufus, dengan senantia istighfar, menjauhi maksiat, kemudian ya mendekati daripada Allah, berdoa kepada Allah, ya berusaha bagaimana kita menyampaikan agar dia kembali kepada jalan Allah itu yang harus uh, dipikirkan yang pertama kali ya bukan eh, bagaimana eh, membatasi ya dia ya karena tugas kita itu menyebarkan ya, kepada umat ini kebaikan menyebarkan pada umat ini dakwah menyeru kepada tauhid mentauhidkan Allah subhanahuwataala menyeru kepada syariat Allah agar menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Quran dan Sunnah Rasulullah saw kemudian mencegah kemungkaran kemungkaran yang ada baik kemungkaran yang sifatnya subhat maupun yang sifatnya maksiat. Adapun batas-batasnya, ihsan, rahimahumullah, tentunya e, seorang bisa ya bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, itu batasannya adalah batasan yang sifatnya duniawi saja. Ketika sudah kaitannya dengan agama, sudah membawa-bawa agama, mama doa, bendoakan bersama, ya tidak bisa kita kemudian kumpul bareng dengan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, ya. Kumpul bareng mengadakan doa bersama untuk Indonesia, ya. Ini adalah uh, sincretisme, ya. pluralisme. Ini dilarang dalam ajaran Islam. Ya. Maka tidak bisa kita kerjasama dalam hal ini doa bersama dengan orang-orang di luar Islam karena sudah berbeda tujuannya, ya. sudah berbeda dan ini uh, menghina Allah Subhanahu Wa Taala tentunya demikian. Ya. Maka di dalam hal-hal tertentu uh, yang kaitannya dengan uh, muamalah uh, duniawi ya seperti gotong royong umama seperti uh, membuat jalan uh, kemudian ya membuat aliran air ya dan seterusnya itu di uh, tidak dipersoalkan tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi persoalan ya selama uh, tidak uh, bukan uh, bukan uh, bukan kafir harbi ya bukan kafir yang me yang memerangi Islam ya jadi kalau ada kafir yang memerangi Islam, tidak ada kerjasama dengan mereka sebagai wujud daripada uh, boikot kita terhadap mereka. Ya. Ini uh, ihwah firas sekalian. Maka perlu ya bagi kaum muslimin ya memahami dulu ya, jangan dihindari. Tetapi bagaimana kita berdakwah kepada dia agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ta bisa. Ya. Kemudian kalau yang tadi, uh, yang lebih penting adalah. Apa ya, e, mendakwahi agar dia kembali kepada jalan yang benar Nah itu, hmm. e, apa saja yang harus dilakukan si, si saudara ini Untuk mengembalikan e, akidah si kakaknya Atau si dukun ini kepada Islam kembali begitu Tan? Ya ihwabillah rahimahumullah Ada banyak hal ketika kita e, ingin mendakwahkan dia ke jalan Allah Tentunya, e, bekal kita hendaknya di perdalam terlebih dahulu sebagaimana saya sampaikan tadi harus ilmunya diperdalam tentang masalah dukun, masalah e, larangan ya apa namanya paranormal, larangan e, sihir, larangan dan seterusnya larangan-larangan apa yang dalam Islam itu dipelajari ya, didalami ya. Kemudian e, di e, belajar juga ya bagaimana menjawab subhat-subhat mereka. Ya karena ada subhat-subhat ya dalam e, beberapa kitab itu membahas tentang subhat-subhat mereka yang menjadikan mereka itu ragu dengan dengan kebenaran itu apa saja yang harus kita bongkar ya ada kasfus subhat bentuk, e, judul buku judulnya kasfus subhat ya menyingkap subhat-subhat itu juga di sana ada beberapa subhat yang, di, yang, yang bisa disingkap kemudian dijawab ya bisa belajar buku itu ya Kemudian itu yang menjadi bekal terlebih. Jadi bekali dulu, ee, diri yang kedua, ketika kita belum mampu maka ee, kita bagaimana setidaknya memberikan ya memberikan simpati kepada dia tentunya selama tidak ya tidak melanggar syariat, ya. selama tidak melanggar syar'i bagaimana ee, dakwah itu akan kemudian sampai kepada dia. Tentunya kita punya makanan ya. Boleh kita kemudian ee, memberi makanan itu kepada ya orang tadi ya. Ya terus kemudian orang tadi sakit boleh kita mendatanginya dalam rangka apa dakwah ketika e, sakit kita datangi kita sambil memberikan nasihat ya ingat Allah ingat istighfar banyak ya, apa namanya mari kita jadi ini adalah adalah sikap wujud kita agar mereka itu dekat dengan Allah kemudian meninggalkan kesirikan kesirikannya ya, ya wabilarohimakum maka dakwah itu bentuknya dalam hal sosial, dalam hal ekonomi itu juga perlu di uh, perlu di ya, kita kita menunggang kesana ya bukan hanya sekedar uh, kita menyampaikan saja tanpa ada tunggangan kita bisa juga menunggang pada uh, pada ya pada sikap ya, pada sosial pada ekonomi ataupun pada kemasyarakatan dan seterusnya itu bisa kita lakukan tentunya kita mengajak agar dia itu kembali kepada Allah kepada Taqwidh Allah dan juga kalau tidak bisa maka dengan dengan perantara orang lain untuk menyampaikannya itu juga bisa. Wallahualamissya. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung melalui telepon ini, di 7651818. Sidakan pendengar yang ingin bergabung masih kita tunggu melalui telepon di 7651818. Atau juga bisa melalui SMS di 081226170777. Baik, sudah ada yang bergabung ini Di 7651818 Ada Pak Gandung di Kartasura Eh, di Kati Piro ya Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Gandung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau tanya untuk bab Muamalah Dengan orang kafir ya ini Tadi sudah dijelaskan Kalau pas Mu'amalah itu maksudnya kita menjengok orang sakit, tapi non-muslim atau rafil. Itu bagaimana untuk berjalan Pertama itu. Yang kedua, kalau kita dimintai tolong oleh orang rafil sebagai apa, panitia mantenan dalam resepsi, apakah itu dalam Islam itu diperbolehkan kepada pandang? Maksudnya ada acara tapi tidak ada apa cara tentang keagamaan gitu. Pemain itu ada dua pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, rahmatullah wabarakatuh. Ada dua pertanyaan itu. Yang pertama hubungannya dengan orang kafir bermuamalah ketika menjenguk orang yang sakit mungkin. Apa ya adab-adabnya seperti apa Kalau kita menjenguk dengan orang sakit Kalau dengan saudara kita kan ya, Mendoakan begitu ya Kalau dengan orang kafir itu Karena mungkin tetangga itu Apa ya, adab-adabnya itu yang pertama Yang kedua eh, Tentang Panitia Atau membantu menjadi panitia Dalam eh, resepsi Pernikahan Yang sudah kita maklumi bersama bahwa eh, Apa ya Pernikahan-pernikahan di negeri ini Banyak mengundang Kemudian ya seperti itu Itu gimana Tat? Mungkin satu dulu pertanyaan yang dijawab Nanti kita akan beri dulu Tat Untuk mengikuti news update pukul 5 sore Menggol Tat? Iya Yang harus menjadi pertama kali Untuk di ee, Bagaimana muamalah kita Terhadap orang-orang kafir adalah kita harus uh, pahami dulu ya dia kafirnya bagaimana ya kafirnya itu uh, kafir yang ya tidak memerangi Islam ya atau memerangi Islam ya uh, kalau mama uh, memerangi Islam kayak mama di uh, presiden Israel ya mama sakit ya, ya maka kita tidak boleh kita uh, apa ya menjenguk, menjenguk ya, won kita, kita diperangi kok ya harus menja menjawab dengan dengan perang juga kan seperti itu maka tidak ada interaksi uh, dengan kafir harbi itu uh, sebagaimana uh, interaksi kepada kafir yang tidak memerangi Islam ya itu yang harus ya, kita pahami pertama terlebih dahulu jadi kafir itu ada kafir mu'aahid, kafir dini, kafir musta'man, kafir harbi ya yang menjadi pertanyaan yang menjadi persoalan mungkin yang di sekitar kita mungkin orang yang uh, yang tidak dia ya, kafirnya hanya ikut-ikutan saja itu bagaimana yeah. maka itu kita tetap uh, datang ke uh, mereka dengan membawa makanan dengan apa itu adalah sikap dakwah kita sebenarnya adalah uh, salah satu dari dakwah kita kemudian kita doakan agar mendapatkan hidayah kita boleh mendoakan orang kafir itu agar dia mendapatkan hidayah ya bukan mendapatkan ampunan ya tapi kita doakan agar mendapatkan hidayah dengan dengan penyakitnya atau dengan kita datang ke sana membawa makanan ya dan kemudian kita tanya kita bertanya tentang apa yang dirasakan itu boleh seperti itu jadi sikap santun kita terhadap mereka itu ya agar ada apa ya ada mengambil hati ya orang-orang kafir ini juga mengambil hati orang-orang yang di sekitar kita ya oh ternyata apa namanya Islam itu bagus ya orangnya pakai jilbab bahkan pakai cadar kok apa namanya Uh, ikut menjenguk orang sakit tetangganya sakit ikut menjenguk dan seterusnya. Ya ini ada uh, ada satu satu satu nilai plus yang kemudian bisa diambil bahwasanya ini adalah uh, sikap dakwah ya yang akan menjadikan uh, hati ini mengikuti ya ingin-ingin kemudian ingin kenal ingin kenal Islam bahkan bertanya-tanya tanpa harus kita menanyakannya. Wallahu oh, Baik, kita beri sebentar ya tadi ya. Di hmm. program ini nanti kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Media Dawah Syariah 107,7 RDSFM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah 107,7 RDSD Biji hadina Biji hadina Biji hadina Media Dewa Sariah 107,7 RDS FM Solo dengan Sariah hidup menjadi lebih indah. Peningkat RDS balik lagi bersama saya Umar Darmawan dan juga Ustadz Ahmad Ramadan, pengasuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karangpandan Karanganyir. Dan kita akan kembali melanjutkan untuk anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa bertanya melalui telpon 765 1818, juga melalui SMS di 081226170777. 226 Baik tat, ini tadi... Ada pertanyaan dari Pak Gandung yang kedua tentang menjadi panitia pernikahan orang non Muslim atau orang kafir yang di mana bukan uh, ritual pernikahannya kalau istilah Islamnya bukan ijab qobulnya begitu tetapi mungkin uh, membantu apa bisa jadi membantu menyediakan makanan untuk tamu kemudian juga memberikan tempat untuk tamu dan lain sebagainya itu gimana tet? Iya ehwalarhaimakumullah e, jangankan jadi panitia ya menghadiri undangan ini saja masih ada ada ya khilaf ya hmm. ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan ya tetapi kalau saya merajihkan adalah e, yang paling kuat adalah yang eh, yang melarangnya yang melarangnya di dalam kitab Al-Insaf itu ya Menghadiri Walimah orang kafir itu uh, Terlarang Sebagaimana uh, la, uh, Dilarang kita untuk Mengucapkan salam kepada orang Orang kafir ya bahkan ketika uh, Apa ya uh, Ketika orang kafir itu Ini ya jadi orang kafir mengucapkan salam kepada kita Kita pun jawabannya tidak boleh mengucap salam kan Dan jawabannya wa'alaikum Ya tidak wa'alaikumussalam Seperti itu Ini uh, sebagai pelajaran buat mereka Dan sik sikap wala kita Satu itu Yang kedua Di dalam uh, kaitannya sikap wala walbaro Yang harus kita terapkan adalah Kaitannya dengan ibadah tentunya demikian Dan pernikahan itu adalah salah satu ibadah Dimana ketika kita Eee uh, kita hadir di sebuah pernikahan tentunya di sana ada uh, ada ibadah-ibadah tertentu dari agama tertentu ya. Kita hadir di uh, pernikahan orang Islam, maka yang kita uh, yang kita dengar, yang kita apa namanya? Uh, bantu apalagi jadi panitia kan membantu proses uh, tersu, uh, apa ya? Uh, proses suksesinya ya pernikahan itu sendiri kan demikian. Maka uh, tentunya ini uh, sama saja kita membantu peribadahan mereka yeah. ya. sama saja kita membantu uh, apa namanya uh, peribadahan dalam dalam hal ini memang ada orang mau uh, mengadakan ya penyembahan terhadap berhala kita ikut membantu uh, ya memasakan ini dan itu yeah. ya seperti itu Allah alim tetapi ini pendapatnya al imam az-zarkasyi demikian sebagaimana dalam kitab al-insaf ya bisa di, bisa dilihat Allah alim yes. baik Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan satu lagi oh, uh, sebelumnya uh, yang uh, yang tadi itu yang uh, berkenaan dengan menjenguk orang ya orang sakit ya yang awal tadi itu ya saya sebenarnya hmm. belum belum belum uh, belum sempurna tadi oh, karena ya. waktunya nah, itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika menjenguk anak kecil yang beragama Yahudi ya. kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, ketika menghadapi anak itu ya Rasul saw mengajak anak itu masuklah Islam. Ya, ini dakwah, ya, dakwah kepada orang kafir. Ketika kita uh, menjenguk uh, orang sakit, ya, kenapa kita kemudian tidak tidak tidak bisa mengajak? Ya, Rasulullah mengajak masuklah ke dalam Islam. Ya, kemudian anak itu melihat ayahnya ya yang ada di sisinya. Lalu ayahnya mengatakan taatilah abal uh, ati abal qasim ya. Tataatilah uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anak Yahudi tersebut masuk Islam ya. Kemudian so, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dari rumahnya dan berkata ya Alhamdulillah ya segala puji Allah yang menyelamatkan anak tersebut dari uh, dari api neraka ya. Ini dalam kitab uh, Sahih Bukhari disebutkan seperti ini. Itu uh, bisa kita lakukan ketika ada orang kafir itu kita serukan ya ya bagaimana kalau masuk ke dalam Islam nanti Insya Allah. Uh, dimudahkan segalanya kemudian uh, apa namanya Allah memberikan karunia rahmat kebaikannya kita mendakwahkan dia itu lebih lebih baik lebih asdal seperti itu. Iya kemudian uh, masih berkaitan dengan ini tat kalau kalau orang sakit kan tujuan kita untuk uh, mendakwahi agar mendapatkan hidayah begitu ya. Kalau misalnya ya, ini uh, ada peristiwa apa ya, ya meninggal dunia itu bolehkah kita uh, ikut melayat atau bagaimana yang memang sudah tidak ada tujuan lagi untuk uh, mendakwai ataukah mendakwai uh, yang masih hidup begitu? Gimana? Kalau meninggal? Ya sama halnya. Ia ya, melayat kepada orang-orang kafir itu uh, ada orang kafir meninggal itu tidak diperbolehkan. Ia hmm. ya, kita tidak boleh takziah, tidak boleh. E, merasa bela sungkawa terhadap orang kafir apalagi mengatakan bela sungkawa apalagi ikut masuk ke dalam gerejanya dan seterusnya ya ini jelas dilarang ya ini jelas dilarang dan kita bisa sampaikan mohon maaf dalam agama kami tidak diperbolehkan untuk ya takziah tidak boleh e, untuk apa namanya untuk kemudian ikut bela sungkawa ketika ada orang ya di luar Islam yang meninggal ya. apalagi mengikuti sampai Eh, apa namanya kelianglahatnya wali azubillah ya ini ini tidak tidak diperbolehkan ya bisa dilihat dalam kitab kitab pak kida eh, al walak al juga demikian ya baik ada telefon lagi tat ibu nur di serdang tujuh enam lima satu dua lapan satu assalamualaikum Jis, nur assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam jazakallah wabarakatuh saya minta kerja di kampung misalnya ada keluarga saya ada yang sakit ya di orang yang non non muslim itu misalnya mendoakan misalnya mas pelajaran apa di mana saja misalnya saya memberi mm, lihat saya suciakoh memberi apa sesuatu ke orang non muslim itu termasuk suciakoh apa tidak ya sir mohon penjelasannya silahkan ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh silahkan det iya eh, bagaimana kalau kita didoakan oleh orang kafir ya ya kita sampaikan ya mohon maaf ya eh, apa namanya eh, tidak tidak perlu eh, kita, kita didoakan ya eh, kita kita kita doakan kembali ya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu ya kalau bisa kita sampaikan seperti itu jangan kemudian eh, apa namanya kita biarkan begitu saja ya kalau bisa eh, ya kita sampaikan ya Ya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya itu seperti itu. Jadi kita harus tetap eh, apa namanya eh, berkeras ya. Ya tetap ya tetap tidak ingin didoakan oleh oleh mereka. Ya mohon maaf saya tidak tidak ingin didoakan oleh eh, kecuali memohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Bisa kita sampaikan ya. Karena eh, agamamu, agamaku, agamaku, agamaku itu adalah satu-satunya eh, apa ya. Uh, Satu-satunya pembatas antara kita dengan orang-orang kafir kan ya lakukan dinukum waliadin doa itu adalah ibadah maka jangan sampai uh, dia itu meminta kepada selain Allah ya untuk kita maka kita ingatkan ya tapi kalau ada orang kafir kita tidak mengetahuinya mendoakan kita maka itu kita kita kan posisinya tidak mengetahui ya maka ini tidak tidak menjadi soal tapi kalau kita mengetahui maka kita tegur mohon maaf ya jangan doakan kami ya nggak perlu doakan kami, ya, karena itu sebuah keyakinan kami. Kita tidak boleh di, uh, berdoa kepada uh, selain Allah Subhanahu Wataala, ya. Eh, uh, walaam sab. Ya, baik kita ke pertanyaan SMS di 081226170777. Ini yang pertama berkaitan. Ini sangat jauh sekali dari tema kita sehari hari ini. Berkaitan dengan penyembelihan hewan akikoh Yang dilaksanakan pada hari ke-35 uh, Ini apakah uh, bukan masalah dibolehkan atau tidaknya Tapi uh, sembelihannya itu boleh dimakan Tidak begitu dari umum Fadli di masyarakat Ya, imhafullah rahimahumullah Memang berkenaan dengan akikoh itu Sunnahnya yang paling afdol adalah Hari yang ke-7 ya. Tetapi Akikoh dilaksanakan bukan hanya pada hari ketujuh ya, tetapi bisa kelipatan ketujuhnya ya, itu tadi 35 itu kan kelipatan ya 5 kali 3 itu ya, 3, apa, uh, 7 kali 7 kali ya, jadi hmm. itu sudah-sudah kelipatan, itu juga boleh. Ada yang mengatakan, ulama juga mengatakan bukan hanya kelipatannya kalau sudah bertahun-tahun ya, kita melipatkannya kan uh, susah juga nah, ya, maka itu boleh dilakukan uh, kapan saja sehingga dengan bolehnya akikah itu juga boleh kita memakan makanannya ya. Kalau akikahnya saja boleh, bagaimana dengan uh, makanannya juga hmm. dibolehkan ya. Allah alam siapa ya. Ya. Kemudian berikutnya Ustaz apakah ada salat sunah fajar dilakukan setelah salat subuh dikarenakan sebelum subuh belum sempat melaksanakan salat fajar dari Abu Fatihah di Solo Iwal filar rahimah uh, Memang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan rak fajri khairun min al fajri khairun min adzun wa ma fiha. Ya uh, atau di dalam riwayat yang lain rak at rak at al fajri ya khairun min adzun wa ma fiha. Aku makanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisihnya. Allahu Akbar. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah e, bersama para sahabatnya terlambat sholat, ya terlambat sholat artinya bangun e, bangun itu sudah matahari sudah terbit. Yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu e, apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat sunnah terlebih dahulu tidak langsung solat subuh ketika bangun matahari sudah terbit dan beliau belum solat subuh ya ketinggalan maka beliau melakukan solat sunnah terlebih dahulu. Iwafillah Iwalfirahimakumullah ada memang perbedaan ya perbezaan pendapat ya diperbolehkankah mengkodol solat kubliyah ya. Tapi kalau saya mengambil beberapa dalil, ada dalil-dalil yang menunjukkan uh, disyariatkannya bagi orang-orang yang belum sempat melaksanakan sholat sunnah subuh untuk mengkodo, ya, setelah matahari terbit. ya. Uh, di dalam riwayat Tirmizi yang disahikan Albani, beliau mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam sallam, Man lam yusolli rok atal fajri, fayusollihuma ba'dama tatlu asyams. Barang siapa yang belum sholat sunah dua rakaat subuh, maka hendaknya dia melakukannya setelah terbit matahari. Jadi kalau setelah terbit matahari itu dibolehkan untuk ya untuk mengkodoknya, ya itu boleh. Ya ini uh, dalil yang menunjukkan uh, tentang dibolehkannya kita mengkodok salat sebelum subuh. Allah alamisal. Baik, ada lagi yang bergabung ni di 765128128 ada Pak Nuno di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nuno. Ya begini Ustadz ya uh, Saya tuh kadang-kadang menjumpai Di suatu masjid itu Setelah sholat asar tuh melakukan Sholat tadi gitu Saya tanya ini sholat apa Dan mereka katanya jawabnya Sholat Untuk keselamatan Apabila kan menurut pengertian saya Setelah sholat asal tidak ada sholat perwakil Ya yeah. Ustadz uh, ya Kemudian kalau seandainya Dia melakukan sholat setelah sholat asar Dua rakaat itu sholat uh, seperti solat apa saja atau apa sahaja yang dilakukan itu apa ya solat seperti solat mutlak tu gimana itu boleh tak? Ya. Selamat kembali. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nono yang ada di Solo ya. Kita akan malam bahas berkaitan dengan bab solat ini, Tat. Menggoda, Tat. Silakan, dat. Ya. Ewafilah rohimakumullah. Dalam Islam itu ya inna falataka anat ala mukminin kitab ma'kuta ya sesungguhnya salat itu untuk orang-orang mukmin waktunya sudah di ya sudah ditetapkan ya kapan saja waktunya salat itu sudah ditetapkan kapan bolehnya kapan tidak bolehnya maka eh, ada hadis-hadis nabi yang melarang ya kita untuk ya melaksanakan ya salat di luar waktunya ada tiga waktu di mana bisa melarang ya Para sahabat melaksanakan ya solat sunnah ya, ya diantaranya adalah uh, solat ya setelah ya setelah subuh, solat setelah ya tadi ya setelah asar ya maka uh, ketika dia melakukan solat ya setelah asar ataupun setelah subuh ya atau menghususkan ya bahkan menghususkan, kenapa harus solat hajat atau solat kok uh, ada sholat mutlak ya bahwa setelah, uh, Harus setelah uh, sholat asar ya Kenapa? Kenapa enggak kemudian uh, pada waktu-waktu yang dibolehkan Ini yang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan Maka uh, tentunya tetap tidak diperbolehkan ya Seorang itu sholat setelah asar ya Bahkan kalau bisa ketika ada uh, jenazah ya Ada jenazah itu uh, Apa namanya uh, Yang Eh, yang hendak di yang yang sedang meninggal maka eh, dan bertepatan dengan waktu sholat asar maka lebih baik sholat jenazah terlebih dahulu ya baru kemudian sholat sholat asar ya ini demikian karena tidak ada sholat setelah sholat ya sholat asar walah alhamdulillah ya. ya baik kita ke sms ya tadi ya di tujuh enam ini ada pertanyaan bab sholat kalian ya, nih saya bacakan ya tadi bolehkah sholat tahajud menjelang waktu subuh dari Husayri di Banten. Waduh, jauh banget nih. Mendengarkan melalui streaming nih, Tat. Salat eh, tahajud menjelang salat subuh. Ya. Salat tahajud itu waktunya adalah sepertiga. Ya. Sepertiga malam atau dua per tiga. Ya. Dua ya, per tiga malam. Ya. Itu di, disebutkan di dalam surat Al-Muzamil, ayat yang terakhir. Ya. E, maka, ihwafillah rahimahumullah dibolehkan ya dibolehkan seorang itu sholat menjelang ya menjelang subuh tentunya belum masuk subuh ya itu diperbolehkan sholat uh, tahajud yang dimaksud dengan sholat tahajud adalah sholat ketika kita uh, bangun dari ya bangun dari tidur malam ya bangun dari tidur malam itu sholat tahajud ya adapun sholat uh, witir itu adalah sholat uh, akhir waktu ya itu, seperti itu jadi uh, endaknya dia yang paling utama adalah Salat Twitter Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan Salat Twitter Ya Allah Alhamdulillah ya. Baik, ada penelpon? Penelpon terakhir sepertinya ya Dan bukan sepertinya ya eh, Ini penelpon terakhir ya Di 7651818 Baik Ada Pak Firdaus di Klaten nih Assalamualaikum Pak Firdaus Waalaikumsalam sehat Alhamdulillah Allah. pak Allah. Firdaus Allah. Alhamdulillah. Ya, asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan yang ada panjangnya sedikit, tapi juga tidak ya. <laughs> ini tentang misalnya satu itu di sebuah daerah itu ada kebudayaan acara persis di saya yang utamanya adalah wayangan. Jadi kalau wayangan itu tidak diadakan, itu ada pendapat bahwa Dalangnya itu itu berpendapat bahwa akan ada musibah yang menimpa daerah itu Nah padahal ini sepertinya Kayaknya sepertinya kayak wajib Jadi bergilir gitu loh nah, Padahal kalau bagi yang muslim sendiri Itu kan sudah Menyangkut tanah akidah ya tadi Jadi sudah mempengaruhi Akidah itu nanti merusak akidah e, Tarawayangan Dengan maksud supaya tidak dapat bencana Tangan Nah itu apakah cukup dengan memboikot mengatakan dulu, karena pernah ada yang mengatakan itu pendapatnya gini, tiba-tiba oh, ini sudah kebudayaan tradisi sejak dulu kok kalau tidak mau enggak cocok dengan kebudayaan seperti ini, ya jangan hidup di sini misalnya gitu letak, nah, ini kan sudah ekstrim sekali kan jawabannya. jatahannya eh, apakah cukup memboikot dan pergi meninggalkan, berlepas diri dari acara itu eh, secara kejuruan atau bagaimana saat ini kita tanya karena memang ini sebuah kebudayaan yang sudah mengusilrasi, mengakar pada sebuah masyarakat itu kan mohon caranya. Ya, Jaga kumulah dan kakam semoga e, bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an-ma'an ta'at. Ya. Eh, Waalaikumsalam. Ya, Lagi-lagi uh, tolak bala itu ya. Tolak bala di negeri ya, yang mayoritas berpenduduk Islam. Tapi memang banyak sekali mereka ya. Macam-macam ketika ada tolak bala ya. Dengan ya, ada yang kebanyakan. Uh, sifatnya syirik ada yang kemudian sesuai dengan syar'i ya. Dewa billahi rahimakumullah. Eh di dalam Islam itu jelas ya ada ya ada batas-batas ya karena Islam itu ya, syahadat itu sendiri adalah membatasi kita ya la ilaha illallah itu sendiri adalah membatasi kita. Tidak ada berhak yang diibadahi kecuali Allah itu adalah batas ya maka keyakinan-keyakinan yang sifatnya tadi ya kesyirikan kesirikan tentunya uh, hendaknya kita uh, kita ya menjauh kita uh, tidak tidak terlibat di dalamnya itu yang pertama yang kedua uh, bagaimana sikap kita ya maka sikap kita ihwalarhaimakumullah ya kewajiban yang paling utama adalah kita dakwah ini yang harus kita sampaikan ya kita sampaikan tentunya dengan dengan baik-baik artinya Uh, bertahap ya mungkin kita tidak mengikuti terlebih dahulu mohon maaf saya uh, untuk kali ini saya uh, untuk uh, acara seperti ini kami tidak bisa mengikuti ya uh, kemudian ketika uh, di, ditanyakan kenapa ya ya kita sampaikan dalam keyakinan saya dalam hati saya saya tidak ridho dengan apa namanya hal-hal yang demikian dan ini adalah keyakinan saya yang paling dalam ya ketika saya melaksanakan seperti ini maka saya apa namanya saya berbuat dosa dalam hati saya keyakinan saya seperti itu karena Islam mengajarkan seperti ini jelaskan dengan baik ya dengan dengan pelan-pelan perlahan ya eh, ketika eh, mereka kemudian Uh, mereka me mengatakan oh uh, menerimanya ya ya alhamdulillah ya uh, dia kemudian mereka kemudian meninggalkannya itu alhamdulillah ketika mereka belum menerimanya ya paling tidak mereka sudah tahu kalau kita tidak ikut itu karena ini sudah menjadi keyakinan ya kita sendiri ya sehingga sudah tanpa harus uh, ditanyakan kembali tanpa uh, jadi akhirnya kan mereka pun menghormati kita demikian jadi harus ada ketegasan ya kita sampaikan mohon maaf untuk acara-acara yang semacam ini ya, uh, kami tidak tidak berkenan untuk mengikutinya karena uh, uh, tidak uh, bertentangan dengan keyakinan kami mohon maaf sekali ya kita sampaikan seperti itu ya Dal ini dalam rangka dakwah ya kemudian kita sampaikan kenapa kami tidak uh, tidak diperbolehkan ya kami belajar Islam seperti ini dalam Islam itu diajarkan seperti ini kita jelaskan nggak apa-apa ya itu lebih baik sehingga mereka pun akan akan berpikir mereka menerima sekarang walhamdulillah mereka kemudian belum menerima paling tidak dalam ya dalam otaknya sudah ada asar dakwah yang pernah kita sampaikan sehingga mereka pun akan berpikir suatu ketika mereka akan kembali kepada kebenaran ini adalah fungsi dakwah di situ maka perlu memperbanyak Mengikuti kajian-kajian Islam berkenaan dengan akidah tadi, kemudian mengikuti e, membaca, ya, berdiskusi, kemudian mengkoleksi kitab-kitab yang membahas berkenaan dengan kesyirikan, kemudian e, bid'ah ya, dan seterusnya, yang itu bisa bermanfaat tentunya dengan e, dengan e, dengan fikih dakwah, ya manajemen dakwah yang benar, ya wabah -wa alam besok. Baik. Ya. E, waktu kita cukup ya tadi. Insya Allah. Menggantar sebagai kesimpulan kita serah hari ini. Tawfiq al-rahimahakumullah. Apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita lakukan ya untuk adalah apa yang kita lakukan untuk hari esok ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Eh dakwah merupakan ibadah yang paling luhur, yang paling utama. Maka hendaknya senantiasa dilandasi dengan sikap cinta dengan Allah Subhanahu wa taala sikap takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap dengan pahala Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena hasilnya karena hasil itu adalah sebuah efek daripada dakwah itu sendiri yang mana seorang dengan berdakwah berarti dia telah beribadah seorang dengan berdakwah berarti dia mencari sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling utama ya ibadah Segala aktivitas kita, perbuatan kita, solat kita, semuanya adalah ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kul inna salati wanusukhi wa, wa mhiyya wa mamati lillahi Rabbil alamin, la sharikalah wa bzdalikumirtu wa ana awal muslimin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembilihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb semesta alam dia ada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan menjadi uh, asar yang baik, pengaruh yang baik bagi jiwa-jiwa kita sebagai juru dakwah menjadi bekal bagi kita. Wallahu taala aalam wa sallallahu alal Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Baik, mendengar DDS di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama kajian keislaman kalam fikih dakwah bersama Ustaz Ahmad Ramadhan pengasuh Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpadan Karanganyar. Umar pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.